Mitra bisnis Departemen Perdagangan menyita dan melarang peredaran 4.000 ton semen impor asal China karena tidak memiliki sertifikat SNI atau Standar Nasional Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari sejumlah tindakan tegas pemerintah untuk memusnahkan berbagai barang atau produk yang dianggap ilegal, mulai dari rokok, minuman keras, sampai dengan semen, dan bahkan kapal nelayan asing. Tapi ada komentar yang menyatakan, untuk barang-barang yang bermanfaat, seperti semen atau kapal asing, akan lebih produktif bila barang itu dilelang terbatas atau digunakan untuk membantu daerah yang terkena bencana. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan artis yang juga pengusaha properti, Ikang Fauzi. Mas Ikang, bagaimana komentar Anda? Saya lebih cenderung yang kedua gitu、loh. Karena yang pertama itu kan kejadian itu k e suatu kecelakaan. c e l a h hukum yang dipakai orang pengusaha itu... Akhirnya dia bisa masukin semennya tanpa melalui aturan yang benar lah gitu. Bayar pajak dan sebagainya gitu ya. Selundupan lah gitu ya. Dan dia udah terima barangnya dia disitakan. Nah hasil sitaan ini alangkah baiknya jadi manfaat daripada dibakar. Iya kan? Lain dengan alkohol gitu kan. Atau yang lain-lain yang merusak moral bangsa ini gitu. Kalau semen mah manfaat. Masih banyak rumah yang reot. Masih banyak jalanan yang l o b a n g l o b a n g gitu Itu yang penting, delegalisir gitu, sesuai sama proses prosedur hukumnya gitu loh. Kan ini bisa jadi presiden, Mas. Kan di Sita rugi dia dapat punishment, udah dong. Selain di Sita juga dia mungkin、uh, dapat、uh, risiko sesuai dengan undang-undang、uh, tadi penjara atau bagaimana ya kan? Tetap aja dia akan menjadi presiden buruk buat pengusaha untuk melakukan penyeludupan begitu. Tapi barangnya ini masih bisa dimanfaatkan ya kan?、Hmm? Kalau orangnya sih penjara. Ya kan denda, apalah sesuai dengan kualifikasi hukum yang dia ini apa tuh yang yang yang diingin sama dia gitu loh.、Uh, jadi tapi kalau barang itu sendiri, saya pikir akan j e r a itu tetap. Siapa yang mau dihukum di penjara suruh bayar denda、gitu. sementara barangnya diambil. Iya kan? Kalau dilelang, dikhawatirkan bisa merusak harga pasar bagaimana Mas? Nggak nggak nggak akan mempengaruhi pasar dong. Karena ya, semen itu tidak dilempar ke pasar, semen itu untuk kebutuhan khusus bencana alam itu. Dia nggak akan mempengaruhi harga pasar, beda. Itu bencana alam kan biasanya、eh, kalau itu terjadi didatengin dari luar negeri juga kan. y a kan g g a k mempengaruhi harga pasar gitu.、Eh, yang megangnya harus benar-benar amanah ya. Nanti buat、eh, bencana, tapi dipakai buat yang lain. Nah ini repotnya di Indonesia kan begitu. Ya, jadi dengan asumsi ini semuanya berjalan sesuai dengan aturan dan sepakatan dan amanah gitu loh. Itu baik. Tapi kalau nanti bocor lagi ya, itu lain soal lagi tuh. Kalau saya bilang misalnya tidak amanah, di, di misalnya di, disepakati gitu loh untuk untuk bencana. Cuman oknum itu bermain dijual juga di pasar, nah itu masalah gitu. gitu. Demikian Ikang Fauzi dan saya Rizal Andika.